sebuah pembaruan untuk perubahan tak bisa hanya angan harga yang harus dibayar tak terbilang sebuah pengorbanan namun jangan mimpi sebuah perubahan kalau tak ada pembaruan dan jangan pernah mimpi sebuah proses pembaruan kalau tak dimulai dengan sebuah korban Ah, itulah hidup yang semestinya Yang harus kita punyai Sehingga betul-betul menjadi hidup yang bernilai tinggi Sebuah perubahan yang mendatangkan Perubahan Siapapun merindukan dan tak akan pernah bisa melupakan Sejarah akan mencatatnya Kita akan ada di sana Terukir Dengan indah Mau perubahan Harus ada pembaruan Mau pembaruan Harus ada pengorbanan Siapa yang bisa berkorban Hanya mereka yang pernah merasakan Siapa yang pernah merasakan Hanya mereka yang tahu arti pengorbanan Melihatnya Merasakannya Dan menjalaninya. Selamat Untuk mulai mencicil harga Sebuah Pembaruan Demi Perubahan Untuk Kebersamaan. Jangan pernah berhenti Cicillah dari hari ke hari Supaya perubahan berjalan Cicillah dengan pengorbanan Sehingga Perubahan Menjadi kenyataan Bukan lagi sekedar impian Alangkah indahnya Kalau saja Semua kita rela Dan melakukannya Mencicil dari hari ke hari Maka dunia akan penuh dengan gairah Hidup dalam damai sejahtera Mari berlomba Bersama-sama Kita bisa mencicil Sebuah perubahan Dengan pembaruan Dalam semangat berkorban Bersama saya Bigman Sirait